Sama Oriza dan biang penasaran Kavikunia, terima kasih Mitra Vistus Di Jakarta, Surabaya, Semarang Solo dan Yesika FM Jogja yang mungkin Soal ini juga sedang sibuk dengan aktivitasnya Ada yang lagi di jalan Ada yang sudah mungkin uh... Ya kalau ngomongin Jakarta sih gak ada Kelarnya kayak tadi Pasantoso bilang Aduh lagi macet nih di ambasador gitu ya Di kendingan arusnya kan Dalam Profesor Satrioma jangan ditanya Macet melulu Nah tadi ada yang menarik juga Ternyata emang bener ngapain sih mikirin negara Negara aja gak mikirin kita masih untung gak direcok-recokin. Tapi nyatanya banyak kebijakan-kebijakan yang menyulitkan rakyatnya dan uh, gak pro-rakyat lah itu baratnya. Dan pengusaha juga sering kali mengeluh sekarang ini kan? Iya, tapi kalau menurut saya reformasi di Indonesia akan mengalami babak kedua. Gitu. Masih ada lanjutan? Masih ada lanjutan. Gawat. Jadi setelah 1998 mm -hmm. gitu kita yang kita lihat adalah kekacauan yang sangat luar biasa dan kegaduhan yang sangat luar biasa gitu loh. Karena apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini adalah euforia. Euforia yang sedemikian lama dan uh, menurut saya adalah pelampiasan nafsu gitu loh. Nafsu korupsi. Kita melampiaskan nafsu kita untuk korupsi, melampiaskan nafsu kita untuk berbuat macam-macam. Hmm. Dan uh, kalau Anda ingin menginginkan Adanya kebenaran Adanya suatu suatu uh, Keteraturan yang berikutnya Maka menurut saya Akan ada reformasi babak kedua Makanya saya Kalau yang saya inginkan adalah Kita harus memotivasi anak-anak muda kita Di republik ini, di negara ini Untuk berani bermimpi Dan kemudian berani Kemarin waktu di Surabaya Ada beberapa orang bertanya kepada saya Pak, kenapa saya Enggak berani Saya bilang, loh kenapa kamu gak berani Karena kamu merasa tidak berdaya Mereka bilang apa? Bener pak Saya merasa tidak berdaya Untuk mengubah nasib saya Kalau saya merasa saya berdaya Punya kekuatan untuk mengubah nasib saya Saya akan berani pak Kalau demo aja pada berani kok loh, Sampai anarki Tapi demo itu kan demo itu kan dibayar ya Ada lah yang demonya tidak dibayar Tapi maksudnya begini Bukannya keberanian untuk berdemo Tapi keberanian untuk empowering dirinya sendiri Sehingga dia mengubah nasibnya Misalnya nih, dia mer dia merasa berdaya Misalnya berbisnis Seperti tadi ada yang mengatakan uh, Ya kan, ya Kalau kita, apa uh, Ngapain kita mikirin negara Emangnya negara peduli kalau kita berbisnis Rugi, rugi apa untung Itu, Anda, Anda melihat nggak ketidakberdayaan kita gitu loh Ketidakberdayaan kita bahwa kita feel alone Kita merasa sendiri Kita tidak punya teman, kita tidak punya partner Dan kita merasa bahwa negara tidak peduli dengan kita Dan kita merasa tidak berdaya, helpless Kita merasa sangat-sangat merasa ti, tidak berdaya Nah, perasaan tidak berdaya inilah yang menyebabkan kita tidak berani tapi kalau kita merasa bahwa kita punya kekuatan, kita punya skill, kita punya kesempatan ya, kita akan pasti apa? Kita akan pasti berbisnis, kita menjadi entrepreneur, kita akan punya bisnis, kita punya usaha gitu loh. Kita berani. Kenapa? Karena kita merasa kita punya kekuatan, kita punya keberdayaan. Sekarang yang dirasakan oleh begitu banyak orang adalah mereka merasa tidak berdaya. Dan akhirnya mereka menjadi sangat pasif ya udahlah bisa dapat kerja aja, bisa punya motor, bisa nyicil motor, udah bagus. Hmm, kasihan banget memang. Oh, tapi kenyata itu, itu kenyataan yang terjadi. Makanya sering banyak yang bilang kayaknya negara ini enggak punya pimpinan pada jalan sendiri-sendiri. Iya. Jadi kalau uh, jadi ada orang mengatakan, ada yang mengatakan begini, kalau gue bisa kerja dapat gaji, bisa nyicil motor, itu luar biasa. Mm -mm. Kalau gue bisa korupsi dan kemudian nyicil mobil itu luar biasa. iya betul. Tapi kalau gue bisa korupsi, punya rumah, punya bini muda, dahsyat. Noh. Tapi, ana enggak enggak skematik dari skematik dari perjalanan nasib kita adalah di situ. Aduh, kasihan banget ya rakyat Indonesia mengaji Anda sudah mulai tergugah hatinya dengan apa yang disampaikan Bang Kafi ini belum berakhir. Masih ada satu segmen terakhir nanti uh, yang paling dahsyat pastinya ya. Bagaimana dalam uh, tema kita sore ini dream and Courage, mimpi dan keberanian Anda. Yuk mulai sama-sama justru sekarang nih Bang Kafi saya senang juga nih datang ternyata bisa apa Bang, memerdekkan spirit buat uh, mitra bisnis gitulah bahwa yuk mulailah kita punya mimpi-mimpi yang berani yang bisa sama-sama Untuk membangkitkan Apa yang sudah padam Di Indonesia Oke kita lanjut lagi mitra visi Di 0816-924-924 We'll be right back